Coffee, Coffee Break, Coffee di Jakarta, Surabaya, Semarang dan Solo dan ya Sika, FM Yogyakarta. Nah, masih bisa berinteraksi dengan kita ya dan kita juga mau siapin uh, hadiah untuk Anda. Ada bukunya Bang Kafi, ada kaos juga Coffee Break. Pokoknya selalu ada hadiah untuk Anda. Ke mana SMS-nya? Hanya di 0816924924 dan kalau Anda mau telepon bisa ke 6339160 bagian di Jakarta dan di luar Jakarta 08001044. Bang Kavi jawaban dong mong tadi Pak Henry belum. Yang mana tuh ya? Pak Henry pernah kon terakhir yang dia bilang e, ini enggak bagus tahun 2013 ini enggak bagusnya untuk uh, secara makronya atau secara indi orang kan ada yang CEO, cocok dengan tahun ini tahun ular air cocok. Ada yang enggak? Ada yang cong gitu loh. Iya jadi uh, apa memang kalau berdasarkan sio karena kan sio itu dihitung kalau zodiak dari Tiongkok itu berdasarkan binatang ada 12 perlambang hewan gitu loh ya dan, uh, dan apa ular ini adalah sio yang 6 mm -hmm. gitu loh dan memang tiap-tiap uh, apa sio-sio itu kadang-kadang seringkali enggak ini enggak cocok misalnya dengan dengan ini makanya ini namakan ciong gitu em um, kalau saya mengang, saya sih menganggap sih Uh, walaupun misalnya energinya kalau Chong itu dapat dikatakan energi negatif. Kalau hmm. memang energi negatif apakah itu menjadi vonis bahwa dia kemudian akan mengalami sejumlah malapetaka menurut saya enggak juga hmm. gitu loh. Tinggal bagaimana dia memanfaatkan kehati-hatiannya. Hmm. Gitu loh. Jadi jadi secara makro memang eh uh, tahun 2013 ini diprediksi enggak bagus. Secara makro gitu loh ya Karena uh, pasti akan terjadi sesuatu Walaupun ahli Feng Shui banyak yang mengatakan uh, Tapi tidak seburuk Misalnya waktu 9-11 Tidak seburuk misalnya dengan Pearl Harbor, dan tidak seburuk pada Tahun 1929 ketika terjadi ini Karena ini adalah ular air pagi Yang jauh lebih jinak dan lebih kalem Katanya walaupun demikian gitu loh. Eh, saya sih sering kali melihat ini semua ya bukan ramalan aja tapi saya melihat ini bahwa pengaruh kosmik ini adalah sebuah eh, sesuatu kayak radar gitu loh bahwa kita diingatkan kalau orang dibilangnya ya lu harus eling gitu loh, harus tahu diri gitu loh dan kemudian kalau kita diberi peringatan oleh alam oleh sejumlah boundaries, sejumlah batas dan juga ini adalah tugas kita untuk memanfaatkan apa memanfaatkan batasan-batasan itu gitu yang sudah memang sudah diberikan gitu. Oke. Okay. Pak Santoso sudah nungguin nih di jam Selamat sore Pak Santoso. Sore. Baik, semangat kalian ada hari ini ya. Semangat. Ini bukan Buang Kafi nih. Suhu Kafi. Suhu Kapi. berkonsultasi ya, langsung. Tanya, emang ini masih relevan enggak ya? Suhu ya. Jadi maksudnya sekarang ini kan kita ya kita tinggal tahu ya agama-agama tertentu enggak terlalu percaya ya. Maksudnya kalau ada agama-agama yang dan sebagainya, ada sih yang anak-anak bener. anak-anak juga ada meleset. Nah, ini coba kita hanya relevansinya aja sih secara keagamaan gimana gitu Suhu. ya. Oke. Okay. Terima kasih. Silakan ditanggapi Bang Kafi. Eh Suhu, sorry. <laughs> <tele> <tele> uh, kalau apa kalau dari dari perhitungan udah pasti ya eh uh, Perhitungan secara makro dan kemudian kalau kita lihat dari karakternya sih biasanya ya um, perhitungan makronya kalau menurut saya biasanya akan tepat. Mm -hmm. mm -hmm. Tapi perhitungan mikronya per orang itu harus dilihat lagi dari dari per orangnya itu. Dan itu perhitungannya sangat rumit sekali. Dan karena saya bukan ahli astrologi, saya <susuk> hanya pengamat astrolog. <g> <g> Nama lagi jabatannya. Iya, jadi saya mungkin saya tidak... Uh, berke tidak berwenang lah uh. untuk menghitung seseorang seperti apa itu Oke okay. tapi kalau persaing tergantung individu itu sendiri ya Bang ya Kalau saya sih melihatnya dari pengaruh kosmik, iya. Saya per, saya sangat per, saya melihatnya bahwa uh, uh, ini. Jadi kalau saya bertemu dengan beberapa ahli spiritual gitu loh. Mereka mengatakan bahwa ini astrologi adalah a system gitu. Mm. Jadi artinya artinya dia memberikan kita kewaspadaan gitu loh. Dan kita supaya tetap believe gitu loh, mm -hmm. ya. system. Mm -hmm. Dan akibatnya uh, apa? Uh, Menjadi sesuatu yang sifatnya emosional gitu loh. Karena kita attach gitu loh. Dan bukan rahasia umum gitu loh. Banyak sekali. Pemin-pemin um, dunia itu punya... Ahli astrolog itu tuh yang yang menghitung astrolognya dan kemudian menya, dan menyelaraskan tindakannya dengan apa yang sudah dipengaruhi oleh secara astrologi. Hmm. Itu banyak sekali gitu loh. Dan itu sangat umum gitu banyak sekali ini gitu loh. Dan kalau orang kabarnya pemimpin dunia seperti Hitler pun Hitler punya ahli astrolognya gitu loh. Hmm, Oke. Okay. Nah, mitra bisnis uh, SMSC-nya sudah Banyak juga ya Kita akan bahas SMS-SMS ini Tapi mungkin kita sekarang ke hmm, Banyak juga yang namanya soal emas nih Bang Kalfi <laughs> Bisa naik gak atau turun gak gitu Tapi mungkin kita ke Pak Soleh Pak Soleh ini eh uh, di Sedayu Bantul Yogyakarta ya Yogyakarta mudah-mudahan cuacanya di sore ini menyenangkan Mengapa harus ular air yang menjadi lambang tahun ini bang apa sih makna dibalik itu jadi um, apa uh, kalender kalender uh, penanggalan dari Tiongkok itu uh, disebut penanggalan bulan lunar lunar jadi Um, itu berdasarkan siklus gitu loh berdasarkan siklus bulan purnama gitu dan di beberapa penanggalan timur gitu loh bukan penanggalan barat seperti masehi misalnya itu menggunakan enak bulan gitu loh Nah kita tahu ya jadi mereka melihatnya purnama gitu loh setiap 15 hari sekali gitu loh, mereka melihatnya purnama dan uh, bulan purnama itu biasanya terjadi uh, ini apa pasang air yang paling sangat, sangat tinggi jadi Karena tubuh kita 70% adalah air mm -hmm, gitu loh. Kita mm -hmm. sangat dipengaruhi oleh, oleh unsur dari ini gitu loh. Itulah sebabnya banyak orang menganggap bahwa penanggalan lunar gitu loh. Penanggalan yang berdasarkan lunar ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan penanggalan masehi gitu loh. Mm -hmm. Dan dipengaruhi oleh gerakan kosmik gitu loh. Apakah bulan terhadap bumi, bumi terhadap bulan gitu loh. Nah ini yang yang dilakukan. Nah keperluan. Karena itu dibagi berdasarkan siklus 12 tahun gitu loh Dalam penanggalan Tiongkok tiap tahun itu punya lambangnya sendiri-sendiri gitu loh Tahun 2012 lambangnya apa masuk ke dalam tahun naga Jadi tahun kemudian 2013 menjadi tahun ular Itu bukan karena dipilih tapi karena memang dari sananya udah ada perhitungan seperti itu Bahwa hmm. kita memasuki 12 siklus tahun lunar Oke, okay. stop dulu Bang Kapi kita harus uh, dengarkan kamar silbreak kali ini